サラマトギー。サうケンパサンヤ バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バもサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービスアップ、バイサービ ジャパンフォークルのパケディセクタ a のキャラクターのリュれマランバンディロクラシーのリュウラサジャリガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティガシティブラシティガシティブラシティガシティブラシティガシティブラシティガシティブラシティガシティブラシティガシティブラ Ene, kok a l a u masalah begitu, emang udah budaya. Kalau seperti kalau dulu a n kalau dulu bikin kata ini nggak suarok atau gak s e n g itu sudah itu kebiasaan. k a walaupun itu masalah remeh-remeh, tapi kalau sekarang kan masalah kalau di s itu udah nggak ada, a d a begitu udah agak b e r b itu Jadi kalau di departemen agama, emang itu udah lebih parah, lebih parah lah. Kalau di departemen agama itu, kalau kita mengurusin i b a r a t n y a surat nikah b i a r cepet, itu ada uangnya juga, seharinya. マーサーライトのボタンが出て い, いの、ね、る Sadly, はくくのは、そのようなことで、このようなことで、i のようなことで、このようなことで、このようなことで、このようなことはこのようなことで、このようなことで、このようなことで、このようなことで、このようなことで、このようなことで、このようなことで、このようなことで、こで、 kalau itu kan sekiranya gak ngikutin jaman、gitu. jadi masalah begitu tuh a n g g a p itu, itu biasa、gitu. jadi kalau bisa orang yang dipilih memimpin itu memimpin antikorupsi gitu walaupun sedikit gak b e r a p a tapi itu kan merembetnya kemana-mana ya baik Pak Zena terima kasih Pak Patrick selamat pagi selamat pagi、uh, dari b a p a yang Um, beri opini yang pertama tadi menurut Saya kurang setuju ya Kalau a k a m e n i k a a n itu dicatat Hanya berdasarkan dari sisi agama saja Karena Di Indonesia ini aturan itu sudah jelas Bahwa k e m n i k a a n itu harus dicatat di dua Satu dari Dari p e n c a t a t a n agama Dan satu r e s m i s e c a r a negara Dan itu Sudah、uh, Aturan ini sudah b e r l a k u Dan itu saya kira Tidak perlu di luar rupa Hanya h karena memang Masalah gravitasi Kalau menurut s a Ya Memang, pemerintah harus tegas, m a k a sekali terima apa pun yang saya、eh, pegawai pemerintah ini menerima apapun, yaitu dianggap badarnya ya, harus kita gotik hingga dihukum, ya ini untuk, untuk, untuk menegaskan keadilan. Biasa hukum di Indonesia ini harus, kelampuan ditekan kanan, ini sudah korupsi, ini sudah aduh, Sudah jadi wabah yang memang, memang harus butuh kerja keras. Butuh Untuk konsistensi untuk, untuk menegakkan itu apapun dari tadi kita ambil contoh Pak Jokowi waktu、uh, diberi s i k a r sama、uh, di, pemain b a s metalika waktu itu, kan itu kan diberi aja, tapi nggak ada kajian tadi Pak Jokowi dengan dengan dia e n a l dia datang katakan untuk menegakkan、uh, b a s itu ya、uh, pemberian dari b a s i s metalika waktu itu, dan ini kan contoh yang t e r a j a r a n yang baik,、dan、saya kira semua pemimpin bangsa、nah, mestinya ke arah ke itu, ada, jadi h a r u tegas, ditinggal ya tinggal aja. サイキャスティンコミュニケーションパラティクエス。サイキパエリ。ウェルビカソライバエリ。サイキャラ、ダリビア、ドメンティア、ドメンティア、ドメ カロメンガのことしないときは、シュワポトシャンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン Karena sesuai dengan aturan perundang-undangan kerja itu dari Senin sampai hari j u m a t dan waktu yang telah ditentukan. Kalau menurut itu, masyarakat bayarnya nggak apa-apa, nggak h a r dipermasalahkan. gitu loh Jadi masyarakat yang penting dari p e n e m e n t i l a n itu tidak menentukan, harus sekian. Kalau n k a bayarnya sesuai keikhlasan atau sesuai dengan tarif perundang-undangan per jam berapa, ya itu saya kira sesuatu yang p a n tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. 私はあなたの会話をしてくれたので、私はあなたの会話をしてくれたので、私はあなたの会話をしてくれたので、私はあなたの会話をしてくれたので、私はあなたの会話をしてくれたので、私はあなたの会話をしてくれたので、私はあなたの会話をしてくれたので、私はあなたの会話をしてくれたので、私はあなたの会話をしてくれたので、私はあな アカマうエニ、インタビュー、ミタニアプラサギとカンガリとキュー、バニカニア、イトリアミ、タ<音>ラ<楽>、タネメトロジー、ホンマジャージュ、タネタニ a カマニエニ、a ュもカマコ、シニアリマジュタジュタジュタウン、タタロミン、キカリリリパ m i ナ i ュタイン、ゴシイト、オクロミルタ、トゥブラボタン。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 Kalau di Jakarta, banyak kan orang n i k a i n anak itu Sabtu, Minggu. Karena hari yang baik, hari yang banyak libur. a l a u jam tantar kan nggak mungkin, ya ada satu-dua. Tapi, tapi ya, saya juga habis nikahin anak t u h sampai dua juta, Bu, itu n i k a i n aja. t e m a kasih, Bu. Terima kasih, Pak Teguh. Pak Didi, pagi. Selamat pagi, Bu. Silahkan komentar ya, Pak. Ya, jadi memang demo-demo itu kan sudah diajarin oleh kedokteran, w a r t a w a n 何でしょう いい kayak yang dari digital itu dari agama lain dari agama lain itu perlu kita datang e v e n kita datang ke catatan s i g i t a l n y a itu dikenakan biaya sama besar besarnya mungkin lebih besar s a m a i sampai satu juta itu、hmm. nah, itu yang harus dipermasalahkan harus b e s a ya gitu aja makasih. Mantan selamat siang. Ya selamat siang bu. Kalau komentar saya untuk Para kau a kau a itu kan harusnya dipasangin t a r i e r u s n i aja, jadi tidak d i a n g k a p korupsi. Kalau penerimaan resmi、eh, kan, d a a dibayarnya i ke pajak selesai, maka n t u Terima kasih Pak Anton, Pak Rama selamat siang. Selamat siang. Radionya boleh d i k e s i h k a n dulu nih Pak. Iya. ini saya sedikit k o m e n t a r y a kalau memang terus ada ada undang-undang-undangnya yang memerang mereka jangan jangan ngelawan dong mereka ngelawan pasti ngelawan hukum p e n g a w a n hukum harus ditindak dengan d i k n d e n g a n hukum walaupun dia menteri atau presiden sendiri baik terima kasih para k maaf k i n a r i o selamat siang bisa lebih keras lagi suara anda pak selamat siang iya silakan kebetulan saya pernah mengalami sendiri saya di tangga rangku jadi dulu pernah saya ngurus warga saya kebetulan saya j u b a p a i RT minta tolong untuk warga saya diuruskan itu memang ada orang-orang o -orang, k n u m tertentu yang mereka itu m e m a k a n tarif nah itu yang, yang harus diidari h n nah kalau mau semuanya、uh, aman katakanlah baik dari pihak petugas maupun Uh, pemakai jasanya itu aman sebaiknya dibikin semacam、uh, polisi begitu jadi dikenakan biaya di luar kantor ya, kemudian ambil persentase untuk petugasnya begitu, sehingga semuanya yang diterima itu resmi begitu、tuh. saya rasa itu lebih bagus gitu, ya. Baik, terima kasih Pak Dinarion